Mitra bisnis pakar sosial politik Hermawan Sulistio berpandangan, masih banyaknya tikus-tikus di lembaga peradilan menjadi kendala terbesar untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di tanah air, sehingga fenomena ketidakpuasan publik hingga berbagai aksi rusuh dalam ruang sidang masih akan menjadi tontonan tidak sedap dalam beberapa waktu ke depan. Menurutnya, dibutuhkan upaya kuat serta menyeluruh untuk mengembalikan kepercayaan publik, mengingat aturan hukum serta norma telah ada, Namun implementasinya yang masih belum sempurna Untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini Segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistio Baik Pak Hermawan Jika situasinya memang seperti itu Apakah ini bisa diartikan masalah akan selesai Jika aturan hukum, norma serta etika Memang ditegakkan sebaik-baiknya? Iya, tapi yang menegakkan siapa? Yang mengawasi siapa? Orang semua eh, Kita ini kan semua setan Cuman ada setan yang agak baik dikit, ada yang setan brengsek sekali gitu kan. Nah, jadi kita dorong aja sebaiknya ngaku aja lah jadi setan gitu. Cuman berusaha jadi setan yang baik, yang gak nakut-nakutin orang gitu. Setan yang tidur di kuburan aja gitu. Jangan yang nakut-nakutin orang, nyakay orang gitu kan. Nah yang menarik lagi Pak Her, publik sekarang ini tak lagi enggan dengan aturan hukum terkait dengan penghinaan terhadap pengadilan apa pendapat bapak? ya, ya dari kedua belah pihak orang bilanglah oh, kita nggak siap dengan negara hukum, rakyat itu nggak siap segala macam lah. mau siap kayak apa, uang hakimnya kayak begitu. kalau orang lalu bilang gimana berharap hakim lebih baik, uang gajinya aja kayak begitu. saya punya teman hakim ad hoc. Eh, Kelautan Sekali tangkep itu bisa 5 miliar, 10 miliar kan ancaman ancaman hukumannya gitu. Kalau dia diancam enggak 5 miliar kayak gitu. Tahu hakim ini gajinya berapa? 3,5 juta. Dia di nasti natuna sana. Bayangkan. sampai setahun dia nungguin gaji baru bisa pulang setahun sekali gitu. Kemudian kemarin naik gajinya jadi 4,5 juta. Bayangkan. Kas, satu kasus yang dia hadapin itu ancaman hukumannya bisa ancaman denda bisa 5 miliar, 10 miliar. Anggaplah 5 miliar eh, sehari satu kasus. Seminggu di depan matanya itu 35 miliar. Nasib orang di tangan dia gitu. Demikian Hermawan Sulistio, Benny Rahmadi, Pas FM.